Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alamin والصلاه والسلام على سيدنا سليم وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي akan membahas ayat 83 yang kalau masih ada kesempatan kita akan teruskan di ayat 84 ya. Sipun kelompok ayatnya 84 itu sampai 86. Ya, cukup panjang ya. Baik, ya kita baca ayat 83 terlebih dahulu ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلَّهِ حُسْنًا Wa aqimu as-salata wa atu Thumma tawalaytum illa qaleelan minkum wa antum mu'aridun Wa idh akhadna Dan Ketika kami mengambil mitsaq bani Israila perjanjian bani Israil la ta'buduna illa agar kamu semua jangan menyembah kecuali Allah subhanahu wa taala wa walidayni ihsana dan Berbuat baik kepada kedua orang tua Wazil kurbah Kepada kerabat-kerabat Wal yatama Kepada anak-anak yatim Wal masakini Dan kepada orang-orang miskin Wa kulu lillahi husdinnasi husna Dan katakanlah Ya. kepada manusia kata-kata yang baik waqimus solata dirikanlah salat wa, Dirikan wa zakata keluarkan zakat thumma tawallaitum kemudian kamu semua berpaling illa qalilam minkum. kecuali sedikit saja dari kalian wa antum mu'ridun ya. sedangkan kamu berpaling jadi ayat ini berbicara tentang perjanjian Allah subhanahu wa ta'ala dengan Bani Israel ya. Jadi di dalam Al-Quran ya, Kata-kata mythak ini seringkali disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk diantaranya dengan Bani Israel dan nobil khusus dengan Bani Israel itu terkadang Allah menyebutnya dengan Mithaq Qan perjanjian yang amat sangat kuat gitu ya. Uh, yang dulu pernah kita bahas bahwa Mithaq Qan itu hanya diulang tiga kali di dalam Al-Quran dan salah satunya adalah yang disebut dengan Mithaq perjanjian dengan Bani Israel itu nah jadi ini adalah eh uh, apa perjanjian itu, ya, demikian juga misalnya yang dibahas di dalam ayat 84 juga adalah beberapa poin Perjanjian Allah dengan Bani Israel, meskipun kemudian Allah menyebutkan bahwa Bani Israel <coughs> Membatalkan, melanggar perjanjian itu Baik, kita baca Mitha ku Bani Israelan Perjanjian dengan Bani Israel Yadkurutabarokawata'ala Bani Israel Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan Bani Israel Bima amaruhum bihi min al awamiri Tentang perintah Allah kepada mereka Ya Tentang apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada mereka Yaitu beberapa perintah wa akhadahu mithaqahum ala kemudian allah subhanahu wa taala mengambil sumpah dari mereka atas melaksanakan perintah itu wa annahum tawallau an dhalika kullih bahwa mereka kemudian juga berpaling dari seluruh perintah itu wa aroddu qasdan wa amdan mereka berpaling itu dengan sengaja ya sesuatu yang dimaksudkan untuk berpaling dan itu dilakukan dengan kesengajaan wahm yang arifunahum padahal mereka mengetahuinya wayat kurunahum mereka mengingatnya pakamorohum taala maka Allah subhanahuwataala memerintahkan mereka an yaabudhuh agar mereka menyembahnya walayushriku bihi syaa dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun Wa bihadza amara jami'a Dan dengan perintah inilah sesungguhnya yang diperintah itu bukan hanya mereka tetapi Allah memerintahkan seluruh makhluk-Nya. Walidzalika khalaqahum dan untuk itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluknya nya kama qala taala sebagaimana Allah memer apa berfirman wa ma arsalna Min qablika tidallah kami mengutus sebelum engkau min rasulin yaitu seorang rasul illa nuhya ilaihi kecuali kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana bahwa tidak ada tuhan kecuali aku fa'buduni maka sembahlah aku wa qala dan Allah subhanahu wa taala berfirman Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan sungguh kami telah mengutus ya di setiap umat itu seorang rasul an'budullaha agar mereka menyembah Allah wa zani buthuta dan menjauhi thagut wahadha wa a'lal huquqi wa dan ini adalah hak-hak yang paling tinggi dan paling agung wahu haqqullahi tabaraka wa ta'ala yaitu hak Allah tabaraka wa ta'ala an yu'bada wahduhu bahwa dia punya hak untuk disembah hanya dia yang disembah la syarikalahu dan tidak ada sekutu baginya jadi hadirin rahimahumullah ya dari paragraf apa yang tadi kita baca itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini mengingatkan Bani Israel ya tentang perintah-perintah yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada leluhur mereka itu jadi tentu saja kejadian ini adalah kejadian yang terjadi dengan Bani Israel sejak zaman dahulu tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengingatkan orang-orang Yahudi khususnya apa yang atau mereka yang hidup bersama Rasulullah s.a.w. di pinggir kota Madinah atau pada zaman Nabi s.a.w. Ya, tentang kejadian-kejadian tentang perjanjian-perjanjian yang telah ya dibuat oleh uh, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan atau diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan leluhur mereka Bani Israel itu ya. Allah juga kemudian mengingatkan bahwa mereka itu leluhurnya itu ya, itu berpaling dari uh, perjanjian itu secara sengaja ya, secara sadar ya. Mereka tahu pelanggaran itu terjadi. Mereka tahu ya bahwa sesungguhnya mereka telah Uh, apa bersumpah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kemudian menjadi poin dari perjanjian antara Bani Israel dengan Allah Subhanahu wa taala itu? Ehlan, <tuh> Yang pertama adalah ya, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi ya. La ta'buduna illallah. Agar mereka itu hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya itu poin yang paling penting dari perjanjian Allah dengan Bani Israel perjanjian ini bukan hanya khas apa yang diwajibkan atau diperintahkan oleh Allah kepada Bani Israel tetapi Allah telah mewajibkan ini kepada seluruh makhluknya dan seluruh makhluk diciptakan sebenarnya untuk tujuan itu Karena itu maklumah makhluk tu jinna wal insa illa liyabudun. Allah subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia, tidak menciptakan jin kecuali semata-mata agar mereka itu menyembah Allah subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika Allah subhanahu wa taala mengambil satu poin dengan bani Israel dalam perjanjian itu, la taabuduna illallah. Sesungguhnya bukan hanya mereka yang telah diperintahkan untuk itu. Tetapi seluruh makhluknya juga telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan itu Nah inilah yang kemudian disebut dengan wa Jadi hak yang paling tinggi Yang paling agung Hak Allah dari makhluknya adalah Ia disembah dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun Kenapa ini adalah hak yang paling tinggi Yang paling agung, paling besar karena ini memang perkara yang paling agung, ya. Jadi apa, uh, saya ingat dulu itu pernah uh, berdialog ya dengan seorang ateis. Ya. Uh, ketika dia mengatakan, dah, kenapa yang masuk surga itu hanya orang-orang yang beriman saja? Itu, toh banyak orang yang sebenarnya mereka adalah orang-orang baik, ya, jadi dia melihatnya kan dari sisi humanisme, ya. uh, dia melihatnya banyak orang beriman, banyak orang muslim, tapi uh, tidak apa, tidak taat peraturan, gituan, uh, tidak tertib, gituan, ha. uh, tidak memberikan toleransi dan lain sebagainya, itu yang kemudian dia lihat sementara banyak orang-orang yang tidak beriman bukan orang muslim yang memiliki apa moralitas sipil seperti itu bagus gitu menurut dia bahwa orang yang taat itu taat aturan tertib dan lain sebagainya itu itu orang baik dan kalau ada surga dan neraka maka dia berhak untuk masuk ke dalam surga dan neraka itu karena itu dia protes kenapa hanya orang islam saja yang masuk ke dalam surga gitu nah. <tuh> Saya, saya mengatakan begini ingat ketika itu, ya, saya bilang saya doakan anda menjadi orang yang kaya raya, gitu. Setelah nanti anda jadi orang kaya raya, jangan lupa, ya, ajak kerabat-kerabat orang-orang dekat engkau itu untuk tinggal bersama anda di dalam rumah itu. Anda kasih mereka makan, ya, kasih mereka uang apa uh, untuk hidup, gitu. <tuh> dan seterusnya kasih mereka fasilitas selain mereka tinggal di dalam rumah itu nanti anda akan melihat ya perilaku orang-orang yang banyak yang tinggal di rumah anda itu ada orang yang ngaku bahwa anda adalah pemilik rumah dan pemberi ya fasilitas-fasilitas itu dia juga selain mengaku anda sebagai tuan rumah pemilik rumah dia juga baik ketika berhubungan dengan orang-orang yang ada sama-sama tinggal di rumah itu ada orang yang ngaku anda pemilik rumah yang pemberi fasilitas tetapi dia cenderung sedikit buruk ketika mereka berhubungan dengan sesama penghuni rumah karena dia sadar bahwa sama-sama numpang hidup saya bilang gitu Nah, ada orang yang baik ketika berhubungan dengan sesama penghuni rumah tapi dia tidak ngaku kalau anda itu adalah pemilik rumah dan selama ini ya andalah yang memberikan fasilitas hidup terhadap mereka saya memberikan ilustrasi itu itu saya bilang bagaimana anda akan memperlakukan masing-masing dari tiga kelompok itu itu nah, yang pertama itu oke banget gitu. itu yang kita yang kita sukai yang kedua ya masih lumayan lah gitu ya meskipun dia buruk ketika berhubungan dengan sesama penghuni rumah tapi ngaku masih gitu Nah yang ketiga ini bermasalah meskipun dia baik dengan sesama pengundi rumah Tapi kan dia tidak ngaku saya sebagai pemilik rumah dan pemberi fasilitas Ada ya, yang nemenin itu dia komentar Kalau itu terjadi gue, gue tojos-tojos katanya gitu Yang nemenin itu orang Indonesia gitu Gue tojos-tojos katanya gitu Nah saya bilang Jadi hak yang paling besar, paling tinggi ya dari penghuni rumah atau dari pemilik rumah itu adalah ia diaku bahwa dia adalah pemilik rumah dan bahwa dialah yang memberikan fasilitas-fasilitas hidup untuk seluruh penghuni rumah itu hal-hal yang lain itu masih bisa ditoleransi gitu ya sesungguhnya yang paling ideal kan kelompok pertama itu dia ngaku dia sebagai penghuni rumah dia baik gitu. itu ideal itu kan tetapi meskipun dia agak sedikit buruk atau buruk dengan perlakuannya terhadap sesama penghuni rumah. Tapi ketika dia masih ngaku dia sebagai pemilik rumah dan pemberi fasilitasi masih oke. Okay, dibilang bilang gitu, nah demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala. ya. Jadi hak yang paling besar dari Allah. Dialah yang telah menciptakan kita semua. Dialah yang telah menciptakan alam semesta ini hak yang paling besar. Ya, hak Allah yang paling besar dari kewajiban kita adalah Kita ngaku bahwa dia adalah Tuhan kita ya Kita kemudian menyembah dia Dan tidak menyekutukan dia dengan sesuatu apapun Inilah yang paling besar dari hak-hak uh, uh, Allah SWT atas makhluknya Allah bahkan kemudian menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan makhluk Ya Menciptakan alam semesta dan menciptakan manusia dan jid juga justru sungguhnya dimaksudkan agar kita itu menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ia adalah merupakan hak tertinggi bagi Allah subhanahu wa ta'ala, maka berarti ia adalah kewajiban yang paling tinggi dari makhluk-makhluknya. Nah, Oke, okay, jadi uh, itu sekedar sebuah ilustrasi mengapa? bahwa Allah disembah dan tidak disekutukan itu adalah merupakan hak paling tinggi dan paling agung ya hak Allah yang paling tinggi dan paling agung dari makhluk-makhluknya ya di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ya perkara ini bukan hanya sekedar merupakan kewajiban Bani Israel terhadap Allah subhanahuwata'ala tetapi juga merupakan kewajiban seluruh manusia, seluruh makhluknya terhadap Allah subhanahuwata'ala dan Allah kemudian mengutus utusan-utusannya agar menyampaikan pesan paling utama ini inilah yang disebutkan oleh Allah di dalam ayatnya wa ma'arsalna min qoblika mir rasulim Tidakkah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, ilah nuhi ilahi, ya, kecuali ya, kami mewahyukan kepadanya an-nahula ilah illa anafbuduni, ya, bahwa tidak ada Tuhan kecuali aku maka sembahlah aku saja. Jadi fa'buduni karena itu mengapa kemudian dikasrohkan? Karena sesungguhnya di situ ada ia yang mahdum ya fa buduni gitu, sembahlah aku. Nah, jadi ikhwati fillah, ini adalah sebuah ayat ya yang menegaskan betapa bahwa kewajiban untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya itu adalah ajaran seluruh utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu maka dari sinilah para ulama mengatakan seluruh agama yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu dan dengan misi yang sama yaitu mengajarkan ketawahidan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kemudian ada ajaran ajaran syariat yang berbeda jangankan dari satu nabi ke nabi yang lain ya dari satu zaman ke zaman yang lain seringkali dalam perkara tentang syariat itu atau dalam bab fikih itu khususnya dalam bab fikih itu kita bisa mengilustrasikannya, mengilustrasikannya bahwa antara satu madhab dengan madhab yang lain itu memiliki pandangan yang berbeda ya, bahwa ketika seorang imam hidup di satu tempat kemudian pindah ke tempat yang lain membuat ya, pandangan yang berbeda Contoh ya, satu contoh misalnya Ya ketika Imam Syafi'i tinggal di Baghdad, beliau memiliki istihad. Ya, kenapa istihad atau pandangan fikihnya itu dianut oleh Imam Syafi'i? Karena ketika itu pandangan seperti itu paling cocok untuk kondisi ketika ia hidup di Baghdad. Tahun 199 Hijriah beliau kemudian pindah ke Mesir. Ternyata di Mesir menghadapi situasi yang berbeda. Karena itu beliau beristighath dengan istighath yang berbeda dengan istighath ketika beliau berada di Baghdad. Inilah yang kemudian beliau sebut dengan kaul jadid, pendapat baru. Ketika di Baghdad itu disebut dengan kaul kodim. Ini satu contoh. Jadi jangankan ya dari perbedaan uh, hukum antara satu umat ke umat yang lain dari satu zaman ke zaman yang lain seorang imam terkadang juga memiliki istihad yang berbeda dalam beberapa persoalan fiqih ya karena itu maka perbedaan hukum perbedaan syariat antara syariat agama Nabi Muhammad SAW dengan syariat ya Nabi Isa Nabi Musa Nabi Ibrahim dan seterusnya itu tidak membuat ya apa perbedaan signifikan dari satu agama yang dibawa oleh Nabi dengan agama yang dibawa oleh Nabi lain itulah yang kemudian membuat kita pernah membahas bahwa semuanya adalah agama Islam ya demikian juga ayat walaqud ba'athna fi kulli ummatin rasulan anna'budullaha waztanibu ta'bud memiliki makna yang sama Ya, misinya adalah agar umat manusia itu menyembah Allah dan menjauhi Tawgut apa yang disebut dengan Tawgut hadirin rahimahumullah yang disebut dengan Tawgut adalah para ulama memang berbeda pendapat tentang apa yang disebut dengan Tawgut yang disebut dengan Tawgut itu diantaranya adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah itu yang disebut dengan Tawgut ya Uh, makna umum dari taubat itu adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Karena itu maka di dalam ayat ini dikatakan aniyabul Allah was Ya, menyembah Allah menjauhi taubat uh, dan sama dengan ya uh, apa jauhilah segala sesuatu yang kemudian dipersekutukan kepada Allah subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama, ya poin pertama adalah la takbuduna ilallah, tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekarang wabil walidaini ihsana, wabil kurba, wal yatama, wal masakin. Ini adalah penggalan ayat ketika poin-poin perjanjian Allah dengan Bani Israel itu mengikat. Bagaimana mereka bersikap terhadap makhluk-makhluk Allah Jadi yang pertama adalah Bagaimana mereka harus bersikap terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala Maka segmen ini adalah Mengajarkan tentang bagaimana mereka bersikap terhadap makhluk-makhluk Allah ya. Kemudian setelahnya Hakul ya. makhlukin Adalah hak makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala Wa'akiduhum diantara hak makhluk yang paling ya, penting. Wa'awlahum bidhalika. Dan yang paling utama ya, adalah hak kulwalidaini. Adalah hak kedua orang tua. Wa'lehada yukrinu tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu Allah membandingkan ya atau menyertakan penyebutan itu baina haqqihi wa haqqil walidaini antara hak Allah dengan hak kedua orang tua. Kama ta'ala sebagaimana Allah berfirman anishkuri li wali walidai ka ilayyal Agar bersyukurlah kepadaku ya yaitu bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuaku kedua orang tua engkau ilayyan masir dan ingat hanya kepada akulah ya seluruh apa akhir dari perjalanan umat manusia waqala tabaraka wa ta'ala allah berfirman wa qadara rabbuka allah telah memutuskan tuhan engkau telah memutuskan an ta'budu illa iyyahu agar kalian tidak menyembah kecuali kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana dan kepada kedua orang tua dengan berbuat ihsan. Ila an qala hingga Allah Subhanahu wa taala berfirman wa atizal qurba haqqahu wal miskin wabn Ini dalam ayat yang sama ya dan Berikanlah hak-hak orang-orang kerabat, orang-orang miskin -orang dan ibnu sabil. Wapis ya, sahihah ini anibdi Mas'udin di dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan diterima hadis ini dari ibnu Mas'ud kultu ibnu Mas'ud berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayul amali abdal amal apa yang paling utama? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda as-shalatu ala waktiha. adalah salat di awal waktunya. Qultu thumma ayyun? Aku bertanya terus apa? Qala birrul walidaini adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Qultu thumma ayyun? Aku bertanya berkata terus apa? Qala al-jihadu fi sabilillah adalah jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala nah jadi ini pembicaraan tentang ya di antara hak makhluk-makhluk Allah yang paling utama yang paling penting adalah hak kedua orang tua nah haqqul walidain itulah yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam banyak ayat menyertakan ya atau menyebutkan secara bersamaan antara hak Allah dengan hak kedua orang tua antara perintah kepada Allah dengan perintah kepada kedua orang tua ya dan ini adalah perkara yang sangat besar ya jadi eh, di dalam Al-Quran ya, ketika perintah kepada Allah itu disebutkan secara bersamaan dengan perintah kepada kedua orang tua ini menyebutkan bahwa hampir hampir ya perintah kepada kedua orang tua itu hukumnya setingkat hampir-hampir ya setingkat dengan apa yang harus hukum apa yang harus diperbuat terhadap Allah subhanahu wa ta'ala karena itu maka uh, bagi yang masih punya orang tua ini luar biasa ini kesempatan besar, ya kesempatan besar, ya. karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ketika naik tangga dari apa e, mimbarnya tangga Nabi itu kan dulu Nabi itu punya tangga ah, punya punya mimbar, mimbarnya itu hanya sekedar pelapak kurma yang e, apa e, sejajar dengan duduknya e, para sahabat ketika jamaah itu semakin banyak suara nabi tidak sampai ke belakang para sahabat kemudian mengusulkan agar rasul itu berdiri lebih tinggi itu itulah yang membuat kemudian mereka membuat mimba, mimbar yang e, apa dengan anak tangga dan anak tangganya itu tiga jadi di apa masjid-masjid di timur tengah itu biasanya memiliki anak tangga itu. Apalagi semakin besar sebuah masjid itu, imam ah itu semakin tinggi duduknya itu. <laughs> Model-model gitulah gitu. Di Masjid Al-Azhar, hampir semua masjid, ya. Kalau kita kan hanya sekedar di apa di dibedakan dengan ubin saja ya, gitu. Nah, <tuh> para sahabat kemudian Suatu waktu mendengar Rasulullah SAW itu membaca amin, naik anak tangga amin, naik anak tangga amin. Tiga kali Nabi mengatakan, mengatakan amin di setiap anak tangga. Setelah turun Nabi kemudian mereka bertanya, wahai oh Rasulullah kami mendengar engkau itu mengatakan amin. Ya, tiga kali Nabi kemudian menceritakan bahawa ketika itu ada jibil datang dan mengatakan khobaw khusirok. Salah satunya adalah manat rokawalidayhi walam yudhilahu awyudhilahul jannah celaka orang yang masih memiliki kedua orang tua tetapi kedua orang tua itu ya atau salah satu dari kedua orang tuanya itu itu itu tidak membuat dia masuk ke dalam sorga ya jadi ini ini ini kesempatan ya kesempatan dan bagi yang apa sudah tidak punya orang tua seperti saya ini terkadang loh ya Allah saya dulu itu belum sempat berbuat apa-apa gitu tiba-tiba orang tua sudah tidak ada lagi ya meskipun tentu saja ya peluang-peluang untuk berbuat baik kepada kedua orang tua itu masih ada meskipun mereka sudah tidak lagi ada bersama kita ya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan gitu bagaimana atau apa yang bisa kita perbuat kepada kedua orang tua ketika mereka sudah tidak ada di antaranya adalah bersilaturahmi kepada orang-orang yang dicintainya itu dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah apa perintah di mana Allah Subhanahu wa taala menyertakan ya, menyebutkan secara bersamaan antara perintah kepada Allah dengan perintah kepada kedua orang tua, ya. Di dalam ayat lain dikatakan anishkuri wali walidaita. <tuh> perintah itu adalah bersyukur kepada Allah bersyukur kepada kedua orang tua. Nah, tadi menyembah Allah ya. Sekarang adalah bersyukur kepada Allah dan menyembah, apa dan bersyukur kepada kedua orang tua. Ya. Di dalam apa ayat wa qadza rabbuka an ta'budu illa iyahu wabil walidaini ihsana. Ya jadi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat ini dengan kata-kata kodok ya biasanya kata-kata kodok itu itu apa e, disebutkan untuk sebuah putusannya amar pengadilan ya. e, karena itu maka e, pengadilan itu disebut dengan kodok ya seorang Hakim disebut dengan kodi ya. e, biasa beda ya antara bahasa Arab dengan bahasa kita kalau bahasa kita kan, e, apa meskipun ini juga ada biasanya bahasa kita mengacu pada istilah Hakim ya eh di dalam bahasa Arab juga sama itu setahad Hakim Pak Sobat falahu ajroni ya ini juga di dipakai ya. tetapi istilah kodi nedi nah kita kan tidak dipakai untuk itu tidak dipakai eh ya karena yang dipakai adalah istilah hakim. Nah, jadi kata-kata Qodi -kata ini juga memiliki makna sebagai hakim itu. Pengadilan disebut dengan kodok itu, dan dalam bahasa fikih, ya istilah kodok inilah jadi istilah yang paling utama ketika berbicara tentang hukum peradilan, ya hukum peradilan. Jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala memutuskan, ya agar yang disembah itu hanya Allah dan berbuat baik kepada orang tua atau kepada orang tua itu harus berbuat Ehsan itu diungkapan dengan ungkapan pengadilan wa waqadur buka dan ini menunjukkan betapa bahwa ini merupakan keputusan mengikat ya sama dengan ketika Amar pengadilan itu telah diputuskan ya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Nabi SAW Ya, apa menceritakan dialog antara Ibnu Mas'ud atau antara nabi dengan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa amal yang paling utama?" Nabi menyebut adalah sholat di awal waktu. Kemudian apa lagi? Nabi kemudian menyebut adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga Nabi menyebut eh, amal yang paling utama itu adalah al jihadu fi sabilillah yaitu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala hadirin rahimakumullah ya bisa kemudian mengatakan bahwa hadis ini juga sama dengan ayat-ayat yang berbicara tentang hak Allah dan hak kedua orang tua karena ketika al Rasulullah menyebutkan bahwa yang pertama itu adalah as ala waqtiha ini adalah hak Allah karena ia berhubungan dengan penyembahan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala yaitu sholat kemudian yang kedua adalah birrul walidain jadi birrul walidain Iya ini apa mengacu atau sholat ya di awal waktu kemudian birrul walidain ini mengacu pada hal yang sama dengan apa yang dibicarakan di dalam Surat Al-Baqarah ayat 83 ini demikian juga sama dengan apa yang dibicarakan oleh Allah di dalam ayat-ayat lain terkait dengan kewajiban terhadap Allah dan kewajiban terhadap kedua orang tua sebagai eh, dua kewajiban yang hampir memiliki kesetaraan di dalam hukumnya. Kaulah ya. waliyatama dan orang-orang yatim. Wahum as-sigaru al la kasibaluh min al-aba. Siapa anak yatim itu? Mereka adalah anak kecil yang tidak ada orang yang bisa memberikan kecukupan kepada mereka dari orang tuanya. Ya. Bagaimana kalau ada orang yang memberikan kecukupan, ada yang menunggung, tapi bukan orang tuanya, tetap yatim. Ya. Karena yang disebut dengan yatim adalah orang yang tidak lagi memiliki orang tua. Ya. Orang tua wal dan orang-orang miskin alladzina la yajiduna ma yunfikuna ala siapa orang miskin itu adalah orang yang tidak mendapatkan apa yang bisa mereka infakkan terhadap diri mereka sendiri dan terhadap keluarga mereka wa kalamu ala hadhil asnafi 'inda ayatin nisa'i allati amarana Allah taala biha sarihan ya dan pembicaraan tentang yatama wal masakin itu ini akan dibicarakan panjang lebar ya pada waktunya Insyaallah ketika berbicara tentang surat An-Nisa dalam ayat yang memerintahkan tentang persolahan ini secara tegas wafiqaulih dalam firman Allah wa'budullaha wala tushriku bi syai'a wabil walidain ihsana dan seterusnya ya baik hadirin rahimakumullah. perintah yang ketiga di dalam ayat ini adalah agar ya tidak hanya perlakuan yang baik itu terhadap kedua orang tua ketika Allah berbicara tentang hak-hak makhluk-makhluk Allah tetapi juga terhadap anak-anak yatim ya karena itu maka maklum pengetahuan kita tentang persoalan ini adalah bahwa anak yatim adalah anak yang memiliki hak untuk disantuni ya sampai ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan atau bertanya tentang siapa orang yang mendustakan hari Pembalasan itu arroaitan ladiyukat ribubidin jawabannya adalah fazaalikat ladi ya dua kholiatim ya walayahudu ala toamil miskin nah ini dua persoalan ini yang paling utama ya sampai kemudian orang yang tidak menyantuni anak yatim itu dikategorikan di dalam surat al maun itu sebagai orang yang mendustakan hari pembalasan jadi yang disebut dengan yukathibu bidin itu artinya membohongkan hari pembalasan ya. kenapa karena hari pembalasan itu yaitu ada hesab ada jasa inilah merupakan faktor yang paling dasar atau persoalan paling dasar di dalam agama sehingga orang yang membohongkan itu itu sama dengan membohongkan agama secara keseluruhan karena konsep paling dasar dalam agama adalah tentang hesab dan tentang jasa ya. jadi mengapa Allah subhanahu wa ta'ala kemudian indikator paling utama dari orang yang mendustakan hari pembalasan itu adalah orang yang menghardik anak yatim tidak ya, berusaha memberi makan terhadap orang-orang miskin ya. kenapa karena orang yang memiliki keyakinan tentang hari pembalasan, hisab dan jasa ini akan menjadikan persoalan tentang anak yatim ya dan orang-orang miskin ini mendatangkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadin rahimakumullah ada sebuah hadis ya di dalam hadis Imam Muslim ya. Hadis itu adalah hadis qudsi ya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Dialog antara Allah dengan makhluk-makhluknya kelak di hari kiamat ya Ketika itu Allah menyebutkan Ya ibn Adam, wahai anak Adam Meribtu walam ta'udni Aku sakit, tetapi engkau tidak menengokku Nah ini ini bayangkan ini Ini menunjukkan tentang betapa besar Ya keutamaan dari amal-amal yang bisa kita perbuat terhadap orang lain ya, dalam hal ini adalah khususnya terhadap anak yatim dan orang-orang miskin dalam hadis itu menceritakan tentang keutamaan-keutamaan itu seolah-olah ketika kita berperilaku terhadap sama manusia sesungguhnya kita sedang memperlakukan Allah aku sakit tapi engkau tidak menengokku, bayangkan itu. Ketika itu Bani Adam, anak Adam akan berkata, ya, ya Rabbi. Kaifa a'uduka wa anta Rabbul 'alamin. Ya. Bagaimana aku menengok engkau padahal engkau adalah Tuhan semesta alam. Allah kemudian mengatakan, ya, tidakkah engkau tahu bahwa Sifulan itu sakit? Seandainya saja engkau menengoknya, maka engkau akan dapatkan ia, dapatkan aku di sisinya. Gitu. Jadi engkau tahu, si fulan itu sakit. Seandainya engkau menengok dia, maka engkau akan dapatkan aku di sampingnya. Karena itu maka seolah-olah ketika seseorang itu menengok orang sakit, itu sedang menengok Allah subhanahuwataala. Seolah-olah namanya juga, ya. Ini yang disebut dengan bahasa majas, bahasa kiasan. Itu yang pertama. Ya, yang kedua adalah Ya Adam. Ya, aku meminta engkau makan. Ya, tetapi engkau tidak memberiku makan. Ya, jadi ini persoalan ngasih makan. Nah ini terkait dengan misalnya wanita sakit. Anak Adam ketika itu berkata, Ya Rabbana, ya, bagaimana kami memberi engkau makan padahal engkau adalah Rabbul Alamin. Allah kemudian menjawab, tidakkah engkau tahu bahwa si fulan itu meminta makan kepada engkau, tetapi engkau tidak memberi dia makan. Seandainya engkau memberi makan kepada dia, maka akan engkau dapatkan makan itu di sisiku. Artinya adalah seolah-olah ya memberi makan, Allah subhanahu wa ta'ala demikian juga yang ketiga adalah aku minta engkau minum tapi engkau tidak memberikan aku minum mereka akan berkata ya Rabbana bagaimana kami memberi engkau minum padahal engkau adalah Rabbul Alamin, tidakkah engkau tahu bahwa simpulan minta minum tapi engkau tidak memberi dia minum, seandainya engkau memberi dia minum maka akan akan akan didapatkan itu ada di sisiku, jadi ya ini sebuah contoh ya, betapa bahwa persoalan tentang hisab dan jazah yang dikaitkan atau akan berdampak pada perlakuan yang baik terhadap anak-anak yatim dan orang-orang miskin itu didasarkan atas penghayatan kita tentang semua itu ya akan mendapatkan balasan yang sangat besar kelak di hari kiamat karena itu maka terkait dengan anak yatim terkait dengan orang-orang miskin ini adalah Perkara yang seringkali dianggap remeh, tetapi sungguhnya ia adalah perkara yang cukup dasar di dalam agama kita. Hai dan makhmumullah ini terkait dengan masakin ya sedikit saja ya kita biasanya membedakan antara fakir dengan miskin. Ada yang disebut dengan fakir miskin, fakir miskin ya para ulama kemudian berbeda pendapat tentang apa yang disebut dengan fakir, apa yang disebut dengan miskin itu. Jadi kalau di sini dikatakan bahwa yang disebut dengan miskin adalah orang yang tidak mendapatkan apa yang bisa mereka infakkan untuk diri mereka sendiri dan untuk keluarganya. Ya. Jadi ketika kata miskin itu disebutkan, ya, maka ia mencakup pengertian fakir juga. Tetapi ketika disebutkan fukorawan masakin, maka ada kualifikasi yang berbeda antar kualifikasi fakir dengan kualifikasi miskin apa itu ini yang kemudian dipakai oleh Departemen Agama yang disebut dengan orang fakir adalah orang yang tidak mampu berinfak atau tidak memiliki sesuatu yang bisa diinfakkan untuk dirinya dan untuk keluarganya jadi tidak punya apa-apa tidak punya pekerjaan tidak punya sesuatu yang bisa diinfakkan ini yang disebut dengan Fokoro apa yang disebut dengan masakin, masakin itu adalah orang-orang yang punya pekerjaan, punya sesuatu yang bisa diinfakkan untuk dirinya dan untuk keluarganya tetapi tidak mencukupi. Nah, itu yang disebut dengan miskin. Karena itu maka berbeda dengan pengertian Ibnu Katsir di dalam kalimat ini, ya. Kalimat ini. Jadi ada yang disebut dengan uh, haddul kafaf, ada yang disebut dengan haddul kifayah ya batas kemiskinan ya batas kecukupan ya di dalam VKE itu dibahas itu jadi ketika kalau pemerintah itu mengacu pada pembahasan VKE ya insya Allah tidak sembarang kalau kita kan angka kemiskinan hanya sekian persen gituan belum tentu itu benar gituan ya, karena kalau mengacu pada apa pada eh, VKE Ya orang miskin adalah ya orang yang meskipun dia memiliki apa pengusaha apa kasab ya usaha pencaharian tetapi ketika tidak mencukupi ya itu masih dikategorikan sebagai hadul kafaf batas kemiskinan baru setelah ia mencukupi ya kebutuhan dirinya kebutuhan anak-anak dan keluarganya nah ini baru kemudian disebut dengan hadul kefaya batas kecukupan nah nanti ada lagi garis yang disebut dengan hadul gina garis kekayaan gitu baik ya jadi itu yang disebut dengan miskin yang seringkali kemudian ya disertakan dengan kokoro ya Wakaulul Taala dan Firman Allah Wakululidna sihustna katakanlah kepada manusia dengan kalimat-kalimat yang baik Aikalimuhum taibat ya berbicaralah kepada mereka dengan kata-kata yang baik Walajinulahum janiban dan bersikaplah dengan mereka dengan sikap yang lemah lembut Wajdul fi dzalika al-amru bil ma'roofi mahsub kedalam kategori waqulul linasi husna itu adalah amar ma'ruf wan nahy ya anil munkar bil dan melarang dari kemunkaran dengan cara-cara yang ma'ruf ya. Kama qala Al Hasan Al basri fi qaul ta'ala sebagaimana yang dikatakan oleh Al Hasan Al basri tentang firman Allah waqulul linasi husna fal hasanu minal qawli adapun yang dimaksud dengan yang baik dalam bentuk kata-kata kata, -kata, kata al Hasan al basri adalah ya'muru bil ma'rufi memerintahkan kebaikan wa yanha 'anil munkari melarang dari kemungkaran wa yahlumu bersikap lemah lembut wa ya'fu memberikan pemaafan wa yasfah ya memutihkan nah ini ini beda dengan al-'afw was-safhu ya wa yaqulu dan mengatakan kata-kata yang baik kepada manusia. Kama qala sebagaimana Allah Subhanahu berfirman wa hasanin radiya Allahu. yang disebut dengan Al qawlu al hasanu adalah atau waqulu lin husna adalah setiap akhlak yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rawal Imam Ahmad an nabi Dzar radhiyallahu anhu, Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu anil Nabi SAW alaihi wasallam annahu Nabi bersabda la tahqiranna minal ma'rufi syai'a Jangan meremehkan ya. Kebaikan-kebaikan itu apapun bentuknya. Wa in tajid jika engkau tidak mendapatkan kebaikan, falqa akhaqa, maka hadapi saudara engkau itu biwajhin muntaliqin, dengan wajah yang ceria. Wa kharajah Muslim fi sahihi, Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya at dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya wa dan Imam Tirmidzi mengatakan ini hadis sahih ya. Jadi hadirin rahimakumullah ya. Kita berbicara tentang tadi apa? Wa bil walidaini ihsana terus wa dzil qurba wal, yatama, wal ya. kurba tadi itu ini tidak sempat dibahas oleh Ibnu kathir di dalam tafsirnya ini tetapi yang disebut dengan zil kurba adalah jelas orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatannya hubungan kekerabatan dan karena itu maka mereka memiliki hak dari kita dari sisi kekerabatan atau hubungan kekerabatannya itu karena itu maka mereka juga kemudian termasuk yang diperintahkan oleh Allah agar kita berbuat baik kepada mereka Nah, segmen kemudian adalah waqulul linasi husna, ya, Kita harus berbuat baik atau berkata yang baik kepada manusia. Apa maksudnya? Ini yang dimaksud adalah harus menyampaikan kalimah tayyibah. Kalimah tayyibah. kalimat thayyibah. Kalimah thayyibah. Kalimat-kalimat yang baik, ya. Bukan kalimat thayyibah dalam arti subhanallah Alhamdulillah tetapi kalimuhum thayyibat. Kita harus menyampaikan kata-kata yang baik, pembicaraan yang baik wala ya. yinulahum janiban nah ini jadi wakululinnasi husna ternyata memiliki dua makna yang pertama adalah ketika kita berbicara pembicaraan itu harus dengan kalimat-kalimat yang baik ya yang sopan, santun masih menjaga adab-adab adab itu kan artinya adalah menyampaikan istilah, bahasa yang sesuai dengan ya, kedudukannya yang tepat dengan keadaannya yang disebut dengan adab ya. Nah, karena itu maka menghormati eh, apa misalnya OB seperti kita menghormati apa bos itu juga bisa dianggap ngeledek gitu kan <laughs> padahal misalnya kata-kata eh, dan sikapnya baik gitu kan? Tetapi ketika kita berlebihan memperlakukan mereka akan dianggap bahwa kita sedang ngeledek mereka itu, gitu. jadi apa perlakuan yang baik, ya adab yang baik dalam berbicara dan dalam bersikap itu harus sesuai dengan kedudukannya, ya karena ketika tidak sesuai dengan kedudukannya itu menjadi tidak beradab dan bisa jadi kemudian mendatangkan apa, uh, apa mendatangkan ketersinggungan, membuat ketersinggungan di pihak lain. Nah, masuk dalam kategori itu adalah ya amar ma'ruf nahil munkar dengan cara yang baik, ya, wa 'anil munkari bil ma'ruf. Jadi yang disebut dengan nahil munkar itu tidak serta-merta karena kita memiliki kewajiban untuk merubah kemunkaran dengan tangan lantas mengabaikan ya akhlak tidak ya justru di dalam fikih nahil munkar kita tidak boleh atau kita dilarang untuk menghilangkan kemunkaran ya jika dengan cara yang bisa mendatangkan kemunkaran yang jauh lebih besar dari kemunkaran itu ya Nahil munkar itu harus dilakukan dengan cara ya, dengan cara yang baik yang tidak mendatangkan kemunkaran yang jauh lebih besar dari kemunkaran itu. Ketika nahil munkar itu akan berdampak pada lahirnya kemunkaran yang lebih besar, maka nahil munkar harus berhenti. Ya, contoh misalnya. Nabi menyebutkan kepada Aisyah bahwa Ka'bah ya itu sekarang itu dibangun tidak persis di atas pondasi yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim alisalah sama juga dengan sekarang kan sedang ribut-ributnya untuk memperbaiki arah kiblat misalnya kita nah ketika itu Nabi mengatakan andai saja kita itu tidak jarak antara kita itu tidak terlalu dekat dengan masa-masa jahiliyah kekufuran maka saya akan membangun kembali Ka'bah itu persis di atas pondasi Nabi Ibrahim alaihissalam tetapi apakah Nabi melakukan itu? Tidak. Kenapa? Karena jika itu dilakukan maka ya uh, ghirah apa uh, semangat jailia mereka itu akan muncul kembali. Mereka itu menghormati Ka'bah itu itu sejak zaman dahulu ya. Dan itu mereka menerima Ka'bah itu begitu, tidak boleh tidak kecuali begitu. Jika kemudian direnovasi pada zaman itu itu maka akan terjadi hiruk pikuk, masalah besar. Karena akan terjadi masalah besar maka Ka'bah itu dibiarkan seperti Ya apa adanya dan tidak direnovasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Akan mendatangkan kemunkaan yang jauh lebih besar daripada sekedar apa yang terjadi di Madinah itu apa uh, terdengar isu ya bahwa Nabi akan membunuh Ubay bin Kaab. Ubay bin Kaab ini Rasul Munafik. Ya. Kemudian Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Ka'ab itu mendatangi Rasulullah anaknya mendatangi Rasul. wahai Rasulullah saya dengar engkau akan membunuh bapakku jika itu yang kau lakukan maka biarkan aku yang membunuhnya ini kata anaknya karena engkau tahu tidak ada anak yang lebih baik kepada orang tuanya di Madinah ini kecuali aku, kata dia seandainya engkau menyuruh orang lain untuk membunuh bapakku maka ketika aku melihat dia yang membunuh bapakku itu kemudian muncul ya uh, apa uh, kebencianku maka aku akan membunuh ya seorang muslim yang telah membunuh bapakku itu. Jadi seorang muslim membunuh seorang muslim yang lain. Supaya itu terjadi biarkan aku yang membunuhnya. Itu kan kata anaknya ya. Apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu tidak ya. Tidak selayaknya seorang nabi membunuh orang yang bersamanya. Kenapa? Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membunuh dia, orang lain itu kan melihat dia itu sahabat Nabi. Ya. Orang melihatnya dia adalah sebagai sahabat Nabi. Orang tidak melihat kemunafikannya. Yang dilihat adalah kedekatannya dia biasa bersama hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kalau terjadi pembunuhan terhadap dia maka akan muncul isu Muhammad telah membunuh sahabatnya nah ini akan menjadi isu besar dan akan membuat kabilah-kabilah lain yang tidak mengerti tentang dakwah tentang apa yang terjadi di Madinah itu akan membuat mereka tidak mau masuk Islam ini kemunkaran yang jauh lebih besar daripada sekedar ya keberadaan Ubaid bin Kaab di tengah masyarakat Madinah nah maka karena itulah maka Nah, amar ma'ruf itu atau nahil munkar itu bil ma'ruf dengan cara yang baik ya karena itu maka tetap meskipun kita melarang justru sekarang itu melarang kemunkaran itu yang harus lebih lemah lembut ya <laughs> sekarang orang kan tidak berani melakukan nahil munkar ya tidak berani melakukan nahil munkar ya orang ya kalau amar ma'ruf semua orang juga berani ya orang ngajak kebaikan masa kemudian e, berdampak pada penyikapan yang kelebihan kan tidak juga gitu kan tetapi ketika sudah nahil munkar nah inilah masalahnya di situ dan karena itu maka resistensi terhadap nahil munkar itu jauh lebih besar daripada e, resistensi terhadap amar ma'ruf dan karena itu maka dengan nahil munkar dengan bil ma'ruf jelas merupakan apa satu kemutlakannya dalam hal ini Baik ya, Hasan Al Basri menyebut itu, ya, bahawa wakululidna si hosna mencakup amar ma'ruf lahir munkar, kemudian wayah lum, lembah lembut, bersikap lemah lembut, berbicara dengan lemah lembut, wayah memaafkan, ya, wayasfah, nah ini parpuasfahu, tu ya, apa bedanya alafu dengan asophoh, ya? <coughs> para ulama mengatakan bahwa yang disebut dengan alamku memaafkan, ya sudah saya maafkan ketika orang memaafkan itu kira-kira dalam hatinya masih membekas atau tidak? Masih. masih ya itu masih, ya dia dulu pernah itu <laughs> dia masih ingat itu masih membekas, ya itu alamku dia padahal sudah memaafkan, dia sudah apa-apa, enggak -apa, ada masalah diantara kita itu. tapi dalam hatinya tetap Aduh. Saya tidak akan lupa. itu Al-Afu. Apa as itu membersihkan, memutihkan, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Nah, ini. Jadi mana yang lebih tinggi, memaafkan atau memutihkan? Memutihkan. Nah, itulah perbedaan antara Al-Afu dengan As-Safhu, ya al-afu dengan al-sabhu ya, wa yakululina si husna berkata dengan baik-baik ya. secara umum yang disebut dengan kululina si husna adalah memperlakukan manusia dengan akhlak yang baik yang diridawai oleh Allah subhanahu wa ta'ala inilah yang dikatakan oleh al-hasan al-basri dan karena itu maka ibn Kathir mengaitkan ayat ini dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ya hadis yang diriwatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidhi dari Abu Dhan bahawa Rasulullah Alaihi Wasallam mengingatkan ya, bahwa sodako itu kebaikan itu kita tidak boleh meremehkan bentuk-bentuk kebaikan sekecil apapun la tahkirunna minal ma'rufi syai'at ya. wa illam tajid falki akho kabi wajhin muntalikin. Jika tidak ada sesuatu yang bisa kita berikan kepada orang lain, maka setidaknya ya kita berbicara dengan orang dengan wajah yang ramah, ya, dengan wajah yang ceria, tidak cemberut, itu juga adalah merupakan sodakoh, ya. Nah, jadi uh, ini yang kemudian wakulilna si husna, ya, wanasab. Anya Murohum dengan Yakku lulina si Husnan bakhdama amrohum bil ehsan ilaihim bil fa'li, ya. Maka disinilah terjadi sinkron, apa hubungan yang sinkron klop ya? Bahwa Allah Subhanahu Wataala memerintahkan mereka untuk mengatakan kepada manusia dengan baik Husnan bakhdama amrohum setelah Allah memerintahkan mereka bil ehsan ilaihim bil fa'li agar umat manusia itu atau Bani Israel itu apa diperintahkan untuk memperlakukan manusia dengan perbuatannya ya pajama abayna tarfail ihsani al fi'li wal qawli maka kemudian dia ya, bergabung antara ya dua bentuk ihsan yaitu ihsan dengan perbuatan dan ihsan dengan kata-kata Then akad al-amr bi-ibadati wal-ikhshan ilan nasi bil muta'ayyani min dzalika wahwa as-solatu wa zakatu. Jadi itu tadi, ya intinya adalah bahwa dengan waktu lina sil-hosna, ya ini berarti sudah lengkap, ya perintah Allah untuk memperlakukan makhluk-makhluknya itu. Yang pertama adalah harus dengan perbuatan, ya dan karena itu maka wabil walidain ihsana wadil kurba wal yatama wal masakin yang kedua adalah wakulu libnasi husna, perintah dalam bentuk agar kita memperlakukan mereka dengan kata-kata yang baik itu. Nah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ya mengingatkan, meyakinkan atau menguatkan tentang perintah terhadap hamba-hambanya untuk beribadah kepada Allah dan berbuat ihsan kepada manusia dengan amal-amal yang spesifik. Ya. Wa huwa as-shalatu wa zakatu, yaitu salat dan zakat. Ya. Faqul wa aqimus shalata wa zakat. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Ya. Jadi biasanya, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu apa secara umum Kemudian menyebutkan yang spesifik, nah ini menunjukkan bahwa ia merupakan perkara yang besar di dalam agama, ya karena itu maka sholat dan zakat merupakan perkara yang besar di dalam agama kita, ya itulah yang membuat kemudian Rasul apa Abu Bakar mengatakan ketika terjadi gerakan pembangkangan terhadap membayar zakat perintah syariat membayar zakat pada masanya beliau mengatakan demi Allah saya tidak akan memisahkan antara sholat dengan zakat ya jadi tidak diberikan toleransi mereka itu mengatakan sudah kami akan beriman ya akan tunduk pada Abu Bakar yang ada di Medina tapi kami tidak akan membayar zakat ya Nah, itulah yang kemudian membuat Abu Bakar Siddiq menegaskan saya tidak akan membedakan antar salat dengan zakat, ya. Wa akhbaro annahum tawallu an dzalika kullihi ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi kabar bahwa Bani Israel itu itu berpaling dari itu semua, dari perintah-perintah itu semua. Ayat tarakuhu wa ra'dhuhurihim artinya adalah meninggalkan semua itu di belakang punggung mereka wa'aradu anhu ala amadin mereka berpaling dengan sengaja ya ba'dal hil ba'dal ilmi bihi setelah mengetahuinya itu illal qalilum kecuali sedikit saja di antara mereka ya jadi umumnya mereka itu berpaling dari perjanjian dengan Allah Subhanahu wa dan inilah yang menjadi karakter dari Bani Israel bahwa Bani Israel itu cenderung ingkar, cenderung gofor terhadap Allah dan terhadap ajaran-ajarannya. Ya, kecuali sedikit saja. Adakah mereka yang baik-baik? Ada juga pasti. Gitu. Ya, dan itulah yang kemudian disebutkan oleh Allah di dalam uh, apa sebagian ayat, ya, bahwa uh, apa ada di antara mereka yang amanah, ada di antara mereka yang baik-baik. Ya, baik. Wa ya. qad Allahu hadhihi ummata binadhiri dhalika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan umat ini dengan perintah-perintah yang sejenis itu fi nisa di dalam surat An-Nisa bi qawrihi dalam firmannya nya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bilwalidayni ihsana wa wal yatama wal walmasakin wal jaridhil qurba junubi was bil jambi wabnis wa sabili wama marakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana Jadi khwatifinah intinya akhir dari pembahasan tentang tafsir ayat ini adalah bahwa jika Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini menceritakan tentang perintah ini atau perjanjian itu terkait dengan perjanjian Allah terhadap Bani Israel seolah-olah Ibnu Kathir ingin mengatakan ingat bahwa syar'un man qoblana syar'un lana syariat umat terdahulu juga adalah syariat untuk kita ya yeah. dan karena itu maka hubungan ini atau apa relevansi ini bahwa ia masih berlaku terhadap kita kemudian disebutkan di dalam surat An-Nisa dengan perintah yang hampir sama ya jadi kalau di sini adalah takbuduna ilallah wabil wah lidaini isad dan, dan seterusnya, maka di dalam surat An-Nisa ini adalah perintah langsung terhadap umat ini adalah wahbudullah walathusriku bihisya sembahlah Allah jangan menyakutukan Allah dengan sesuatu apa pun wabil wah lidaini kemudian Berbuat baik kepada kedua orang tua, wabil kurba sama sampai situ, ya. Wal yatama, wal masakin. Nah kemudian dilengkapi di sini adalah wal jabil kurba, ya diperlebar oleh Allah, ya. Tetangga yang dekat, wal jaril junubi, ya. Tetangga yang jauh, meskipun agak jauh tetapi bagaimanapun dia adalah tetangga, wal shohibi bil jambi, sahabat sahabat, ya. Wabni Sabil orang-orang yang uh, apa ibnu Sabil yang sedang melakukan perjalanan wama malaqat aima nukum dan hamba sahaya yang dimilikinya ya jadi perintahnya lebih apa lebih lebih lebar spektrumnya lebih luas ya, supaya yang kemudian diperlakukan dengan baik itu adalah tidak hanya sampai kemudian jari apa dawil kurba wal yeta wal masakin tetapi juga ditambah tentang apa tetangga tentang sahabat sahabat itu teman-teman ya, tentang anak-anak eh, yang berada di perjalanan kita karena itu maka saya kemarin di Malaysia itu melihat ya, apa eh, rumah ya eh, rumah itu saya lupa itu bahasa Malaysianya itu itu rumah rup, kalau tidak salah rumah anak jalan kalau tidak salah itu Rumah Rumah orang singgah ya? Rumah singgah anak jalan kalau nggak salah. Atau iya, rumah singgah. Rumah singgah. rumah rumah singgah ya. Itu. Jadi ini adalah rumah yang diperuntukkan memang bagi orang yang sedang dalam perjalanan itu dan mereka <tuh> bilang ya menginap di situ tidak tidak tidak berbahaya gitu. Beda ya? Eh, jadi, untuk oh untuk gelandangan ya, mm -hmm. yeah. <laughs> <laughs> <Allah alam> ya kalau <laughs> itu log di sini, kalau waalaf ya itu itu penjelasan mereka tentang apa yang dilihat itu, kok saya bilang uh, unik gitu itu, ya mereka bilang ini untuk yang sedang dalam perjalanan itu, mungkin tidak selalu yang sedang dalam perjalanan itu orang-orang yang mampu bayar hotel dan lain-lain itu. Nah inilah yang kemudian masuk dalam kategori kategori wabesabil itu karena itu maka e, kalau di Turki benar ya teman yang pernah ke Turki itu mengatakan e, kalau misalnya kita ke apa ke e, kemudian mengunjungi tempat-tempat seperti misalnya kelompok Nur gitu Nursi misalnya itu memang ada ada khusus rumah yang e, setiap orang yang sedang dalam perjalanan itu itu bebas nginap di situ Dijamu di situ dengan catatan tidak lebih dari tiga hari, itu, karena di apa itu kan tiga hari, itu, uh, nah teman-teman karena itu kemudian berpindah-pindah tiga hari di sini itu harusnya tempat lain, ya Allahualam ya itu apa, uh, InnaAllahalayyihubmengkana in muhtad dan Allah dan Allahumma Subhanahuwataala tidak mencintai tidak menyukai orang-orang yang ya apa sombong ya dan uh, membesar-besarkan atau menyombongkan dirinya faqomat hadil ummatu min zalika bimalam taqum bi ummatun min al-umam qablah dan umat ini ya apa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu sesuatu yang umat-umat yang lain seperti Bani Israel tidak konsisten untuk melakukannya ya. Baik ya, hadirin rahimahumullah itu yang uh, bisa disampaikan terkait dengan ayat 83 ya meskipun hanya satu ayat tetapi ayat ini cukup panjang ya. Baik silahkan kalau ada yang didiskusikan Mereka, bapak, ya. <tuh> Bahwa yang dimaksud secara letterlock dengan alwalidain <tuh> adalah makna lang, makna khususnya atau makna langsungnya adalah orang tua kandung. Ya. Apakah ia apa juga e, termasuk mertua kita? ya Mertua kita masuk dari kategori bahwa ia adalah orang tua kandung pasangan hidup kita, begitu Karena itu maka masuk dalam kategori ini dari sisi itu, dari sisi itu, istri itu, atau dari sisi suami karena istrinya, istri karena suaminya gitu, masuk dalam kategori itu. Karena itu maka memperlakukan mereka, mertua itu ya harus sama dengan memperlakukan kedua orang tua kandungnya. Kenapa? Karena bagaimanapun dia adalah orang tua kandung dari pasangan hidup gitu yang kalau misalnya kemudian tidak diperlakukan sebagaimana layaknya seorang memperlakukan kedua orang tua kandungnya ini bisa bermasalah gitu. Eh, karena itu maka dia dimasukkan dari bab itu. Jadi eh, kita misalnya ya eh, memperlakukan orang tua kandung istri, mertua, ayah dan ibu mertua gitu. Maka harus sama seperti ketika kita memperlakukan kedua orang tua kandung kita sendiri karena orang tua ya, apa mertua itu itu juga akan melihat kita itu sebagai representasi dari anaknya anak kandungnya itu sendiri itu ya, jadi masuk dalam kategori itu ya karena itu maka ya, tetap mereka juga harus kemudian mendapatkan perlakuan yang wajar sebagai eh, apa orang tua itu yang kedua nah ya Apakah e, benar amal-amal atau banyak hal yang bisa kita perbuat ya untuk orang tua yang sudah meninggal dunia kita ya itu kan dalam sebuah hadis memang dikatakan itu ya adakah sesuatu yang bisa aku perbuat untuk kedua orang tuaku setelah meninggal Nabi mengatakan iya itu kan e, pertama adalah ya kita apa e, menyambungkan nah e, silaturahmi Terhadap orang-orang yang Menjadi teman dekat Ya orang tua kita Ya mungkin masih ada Dulu orang tua kita berteman dengan si Fullah Ya berteman dengan si Fullah Maka kita kunjungi dia Ya Jika tidak bisa Dia juga sudah tidak ada Mungkin kita mengunjungi anaknya Dan seterusnya Ini juga masih dalam kategori itu Ya Kemudian kita bisa mengapa uh, uh, ya bisa melakukan sesuatu terhadap orang yang dicintainya itu ya uh, misalnya uh, almarhum misalnya dulu uh, me apa menitipkan oh, tolong simpulan ya gitu kan ada itu kadang-kadang gitu uh, uh, ketika dia di akhir hayatnya dia mencintai anak-anak itu kan beda itu kan perlakuan orang tua terhadap anak atau rasa uh, cinta kasih sayang orang tua terhadap anak-anaknya juga terkadang uh, memang uh, terkadang tidak ada sesuai ada anak-anak yang dalam perasaannya itu khusus gitu kan. ya yang kalau pergi dia nangis datang juga nangis tapi ketika anak yang lain pergi enggak nangis ketika datang juga tidak nangis karena itu soti yang sangat fitri ya, yang tidak bisa kemudian dibendung karena itu adalah hanya soal perasaan nah itu juga termasuk orang yang harus uh, diperlakukan dengan baik dan ketika kita memperlakukan baik orang yang dicintai oleh orang yang sudah meninggal maka itu juga masuk dalam kategori walidain, ya. masuk dalam kategori apakah ya uh, apa enak berdoa misalnya mendoakan orang tua orang-orang yang sudah meninggal dunia. Nah, ini kan juga termasuk yang akan sampai kepada mereka dan itu bagian dari birrul walidain ya. membaca Al-Qur'an kemudian kita ya, niatkan untuk kebaikan mereka juga kemudian disebut oleh Imam Mawawi, Ibnu Taimiyah itu bakal sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia ya. Memang dulu ini adalah perdebatan Imam Syafi'i dulu mengatakan tidak, tidak akan sampai. Ya, tapi kemudian uh, pendapat ini direvisi oleh Imam Nawawi Imam Nawawi mengatakan akan sampai berdasarkan hadis yang sahih ya, ter Termasuk juga sodakoh, apakah sodakoh itu akan sampai? InsyaAllah, ya, sodakoh juga ketika kita niatkan mudah-mudahan sampai kebaikannya, sampai kepada orang tua InsyaAllah juga akan sampai gitu, kan? Jadi memang banyak hal yang bisa kita perbuat ya, uh, untuk kedua orang tua yang sudah meninggal dunia ya. Yang ketiga adalah terkait dengan uh, jihad dalam makna umum, ya. Saya dulu pernah di apa uh, konsep ini menjadi sangat apa tegas uh, apa dalam pemahaman saya itu ketika saya dulu diminta untuk mengajar tentang uh, tafsir tematik ayat-ayat jihad itu dulu ketika apa ee, masih menyelesaikan e, studi gitu kan. e, bertemu dengan seorang teman yang ternyata dia sudah jadi ketua jurusan gitu saya pedik ke, ke dia ya, Wah, tolong dong gitu apa bantuin ngajar gitu ngajar apa ngajar buku ini gitu jadi apa judulnya adalah tafsir tematik ayat ayat jihad gitu dalam bahasa arab ya buku itu terbitan Mesir dan memang ayat-ayat dalam Al Quran itu persoalan tentang jihad itu dibagi dua konteks ya konteks jihad dalam arti umum konteks jihad dalam arti khusus ya inilah yang kemudian ketika uh, saya membimbing baik tesis maupun disertasi terkait dengan persoalan tentang ini saya bilang harus diberikan makna yang komprehensif tentang jihad itu karena itu terakhir ada seorang mahasiswa yang saya bimbing itu di S3 dan Alhamdulillah sudah selesai dia membahas tentang pendidikan jihad di dalam Soeh Bukhari jadi dia mengkaji tentang hadis-hadis Soeh Bukhari khususnya tentang bab jihad ya. dan itu yang saya tegaskan harus diberikan pemahaman yang utuh bahwa jihad itu tidak hanya sekedar perang ya karena perang itu adalah jihad dalam arti khusus. Ya. Apakah ketika tidak ada kewajiban untuk berperang, itu kemudian harus mengadakan-adakan perang kan tidak boleh itu yang kemudian menjadi masalah, ya. Tetapi ketika pun tidak terjadi masa-masa atau pada masa-masa damai, kewajiban jihad kan masih tetap berlaku, yaitu melakukan jihad dengan cara-cara itu yang cocok, yang tepat ya untuk konteksnya, itulah jihad dalam arti umum ya karena itu maka Muhammad Imarah menulis ya bahwa seluruh bentuk kebaikan berdasarkan ayat Al-Quran dan berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itulah yang disebut juga dengan jihad jadi seorang mahasiswa mencari ilmu jihad ya seorang yang sedang mencari apa nafkah untuk keluarganya tadi itu juga adalah jihad benar gitukan bahkan berbuat baik berlunah lidahin juga berdasarkan hadis adalah jihad juga inilah yang disebut dengan jihad dalam arti umum ya. <kuh> jihad dalam arti khusus yaitu tadi manggul senjata ya. dan para ulama kemudian membahas tentang masalah ini panjang lebar ya. ini menjadi satu kewajiban dan menjadi fardu ain ketika ya, dunia islam atau bumi islam wilayah islam itu diserang oleh musuhnya jika tidak bisa dihadapi oleh umat Islam di wilayah itu yang diserang itu maka ia menjadi fardu ain juga untuk orang-orang yang berada di wilayah di sampingnya gitu terus seterusnya ya jadi itu yang kemudian disebut dengan jihad dalam arti khusus jadi jihad itu ada dua jihad dalam arti khusus jihad dalam arti umum ya karena itu maka ketika Al-Quran menceritakan, satu contoh nih saya, ketika Al-Quran menceritakan tentang kewajiban jihad terhadap orang-orang munafik wajahidil munafikina jihad dan kabiro jihadilah orang-orang munafik itu dengan jihad yang besar apakah Rasul pernah memanggul senjata untuk menyerang orang-orang munafik di Madinah? tidak, itu kan. orang munafik di Madinah itu tidak di dengan senjata itu kan. tidak terjadi peperangan antar umat Islam dengan orang-orang munafik yang hidup di Madinah. Bagaimana cara menjihadi mereka itu jihadnya adalah dengan cara jihad bilbaya diantaranya memberikan penjelasan, mendakwahi mereka dan seterusnya. Nah, karena itu maka uh, ada pengembangan kemudian sekarang kalau misalnya jihad politik, jihad ekonomi itu itu pengembangannya pak kalau di situ. Karena dulu ketika konsep dasarnya hanya dua itu jihad umum, jihad khusus. Ya. Jadi uh, bukan hanya sekedar tentang apa uh, karena masalah kita sekarang misalnya dihadapkan pada kasus apa uh, radikalisme misalnya, bukan hanya itu ya uh, tapi radikalisme itu justru muncul karena memang memahami jihad hanya sekedar perang gitu ya, itu juga bermasalah karena itu maka harus paham jadi itu bisa bermana frang, bisa bermana umum. Itu baik. Ya. Ada lagi tidak ada kita kalau tidak ada, enggak banyak. Ya, yang sholawat kabarannya untuk, ya, Allah, untuk, apa, untuk <coughs> Islam ini bisa melawan muta kamilah dari satu sisi saja sudah sangat melihat. <coughs> anda tanyakan ini masalah kaum jadid dan kaum ucoj mungkin dari dua apa kalimat itu sebetulnya pada satu peristiwa yang sama lain tempat atau bagaimana ceritanya dasar itu aku mana uh, belum paham lagi mm -hmm. ya yeah. jadi ketika seorang beristighat itu kan mempertimbangkan situasi dan kondisi mm -hmm. ya yeah. dalam bahasa fikirnya itu adalah alamuk tabudru pun mula basat ya bahasa kitanya adalah sesuai situasi dan kondisi ya. jadi situasi dan kondisi yang dihadapi oleh uh, Imam Syafi'i di Baghdad berbeda dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh beliau ketika beliau singgah di si situasi dan kondisi inilah yang kemudian membuat izihan izihan itu berbeda gitu mempertimbangkan itu jadi yang disebut dengan isian itu bukan hanya sekedar persoalan bagaimana ayat dan hadisnya bunyi ayat dan hadisnya menghajuk situ tetapi itu mempergunakan sebuah metodologi yang disebut dengan uh, metodologi istinbath atau usul fikih lah bahasa sederhananya pakai usul fikih ya usul fikih itulah yang kemudian bisa apa mengurai ya Uh, dari satu kasus ya uh, ada nasnya kemudian dihubungkan antara nas dengan apa yang terjadi itu dilihat dari perspektif atau dari apa usufiginya itu. Di antara usufigi itu misalnya dikatakan bahwa al-hukmu yaduru ma'a illah wujudan wa adaman. Hukum itu ya ada berkisar pada illat. Ada illat, ada hukum, tidak ada illat, tidak ada hukum misalnya ya uh, uh, jadi uh, itu satu contoh ya itu dan uh, ini yang kemudian membuat bahwa tidak setiap kasus ya yang dohirnya mirip dengan apa yang dibicarakan di dalam ayat atau hadis kemudian dengan serta merta dihukumi dengan hukum yang ada di dalam hadis dan ayat itu ya. ini kemudian harus mengacu pada hal-hal yang ada di sekitarnya. Katakanlah misalnya, sekarang orang berbohong Misalnya, apakah setiap Orang yang berbohong itu Lantas kemudian dihukumi bahwa dia adalah Seorang pembohong, yang telah melakukan Kebohongan, yang telah melakukan dosa ya. Kalau misalnya Ternyata dia berbohong itu adalah Karena orang yang Datang itu bermaksud untuk Mencelakai ya, e, Orang yang e, ditanyakannya Kemudian dia mengatakan Oh si pulaan tidak ada, padahal ada di rumahnya misalnya apakah itu kemudian dihukum ditelah berbohong dengan kebohongan yang berdosa itu. Nah, kan juga tidak begitu. Ini satu contoh ya. Satu contoh bahwa yang disebut dengan isyhad itu itu uh, terkait dengan uh, dzurur dan mulabahat dan itulah yang kemudian menjadi pekerjaan para mustahid itu. Gitu. Wow. Jadi situasi dan kondisinya itu yang kemudian menuntut wow. ya menuntut hukum yang berbeda gitu baik kita cukupkan ya jasa kemuliaan atas perhatian bapak uh, semua ya uh, insyaallah kita akan uh, apa uh, berku, bertemu lagi pada pekan depan ya. subhanallahalohalik asyhadu alla ilahaillahulah ashtalikurrokaatuh bismillahirrahmanirrahim wabarakatuh